Selamat siang Pak Hendra Iya Bu Silakan. Uh, jadi, uh, Seperti kita k e t a k a n bahwa Memang upah itu sudah diatur Ada regional Bu ya Per provinsi itu dan dimana Dalam hal ini pemerintah menetapkan upah itu Berdasarkan dari kebutuhan sudah disurvey Nah menyangkut masalah o u t s o u r c i n g ini Bu, menurut saya Harusnya sekarang ini dibiarkan Seperti ini aja Bu Kalau pemerintah kalah、uh, dengan serijat pekerja Dimana pengusaha Dalam hal ini istilahnya tuh harus mengikuti cerita pekerja sedangkan pekerja yang yang pekerja itu kadang-kadang tuh kompetensinya tidak ada gitu Bu sehingga begitu nanti diangkat jadi pekerja tetap akan menyisahkan perusahaan karena banyak tuntutan lah segala macam, nah disini kita harus menyadari Bu, sebenarnya hukum alam Bu kalau dia outsourcing, dia kerja dengan baik terus kemudian dia punya kompetensi yang baik, otomatis kan perusahaan juga akan m e n g a n g k a t dia jadi karyawan tetap namun, kalau dia sebaliknya Jangan kan outsourcing gitu Bu Nah nanti kalau udah jadi karyawan itu susah Bu melepasnya Itu perkembangan perusahaan mungkin Bu Dari segi perusahaan Bu ya Tapi kalau dari, dari segi karyawan n ya tentunya mereka menginginkan kan di, diangkat jadi karyawan Walaupun kerja tidak punya kompetensi Ya gitu mereka m e r a s a masuk atau segala macam Nah itu Bu saya kira mungkin harus dipersimbangkan dengan masak Bu Supaya tidak m e r u g i k a n investor lah Bu yang sudah masuk Makasih、Bu.